Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi ya, saya mau bertanya. Ada yang nanya sama saya begini, Buya. Kan orang punya ini punya Punya majikan gitu ya. Uh, sendirinya mau ini mau bangun rumah, jadi ditanyain sama majikan tuh kamu mau bang, bangun rumah tuh uh, apa biayanya punya berapa katanya, belum punya, jadi itu tuh majikan itu ngasih dana bu ya, ya, ngasih bantuan nah kata orang yang dikasih bantuan itu, ini tuh gimana katanya uang tuh minjem tak gimana, udah pakai aja gitu katanya disuruh pake Pas sudah bangun kan punya rezeki mau dibayar katanya udah aja dipakai gitu. Nah terus itu tuh sekarang orangnya yang ngasinya tuh udah ninggal bu ya. Jadi gimana katanya yang dikasih tuh merasanya punya hutang. Jadi itu gimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah memberi? Gini dulu ya. Dalam Islam tuh ada namanya akad. Makanya saya kalau naik becak, tukang angkat di kereta, harus ada akat. Keidahnya begini, jika ada orang yang berakal dan balik sudah dewasa, kalau membantu Anda tanpa akad itu gratis. Aslinya begitu, gratis. Karena Anda berakal, kenapa pakai transmisalnya Pak? Makanya saya teguyan siapa yang naik becak, tukang becak. Kalau bebas namanya gratis sebab anda bisa transaksi makanya saya tidak mau naik becak kecuali transaksi dulu berapa sampai sana ada pun bon saya menambah bab lain coba berapa kali anda dibikin pegel gara-gara tiba-tiba dinaikkan harganya iya tidak salahnya anda tidak mau transaksi sebelumnya sebab transaksi itu penting akadnya apa ini tapi kok idahnya kalau ada orang dewasa tiba-tiba bekerja bersama anda maka anda tidak wajib menggaji orang dewa dewasa karena dia bisa ngomong gaji saya begini harus gitu tapi kalau anak kecil, karena anak kecil tidak bisa diajak bertransaksi karena anak kecil belum sah akadnya maka kalau ada anak kecil kerja di tempat anda, anda wajib gaji beda anak kecil kerja dengan saya, saya wajib gaji tapi kalau anda tiba-tiba ikut kerja dengan saya, saya pun punya perusahaan, gratis nah itu, kok idahnya begitu jangan sampai, oh gak apa-apa, terus-terang terus terserah giliran sampai ujung minta Wuh. Salahnya saya pun juga pernah ngangkat apa begitu ini salah karena ada transaksi. Totor naikkan berapa puluh bu, itu. Hmm, salah saya sudahlah saya salah dari awal di transaksi. Misalnya 30 30. Kalau saya ngasih 50 malah yang cerita tapi transaksi awal harus ada. Kadang saya goyan, Pak, kalau memang bebas itu namanya gratis, saya tidak usah bayar. Kalau tidak ada transaksi saya tidak mau. Maka Anda harus waspada. Ajari tukang becak itu agar masuk surga dengan cara transaksi yang benar. Saya naik becak berapa Pak sampai sana? Oh gampang gampang. Oh enggak, gampang, tol gampang gratis transaksi akad. Setelah itu kita nambah. Saya pernah naik becak di Solo, paling enak di sana, di Solo itu naik becak. Baru-baru ini naik becak karena dari pindah dari stasiun ke terminal ke naik becak itu. Itu langsung memang ya enggak enggak ngeget nih, enggak enggak ngangkat harganya Solo. Kabar gembira untuk tukang becak di Solo, orang-orang baik insyaallah. Berapa cu? Rp10.000 sudah setelah itu kelihatannya berat sebenarnya, Lalu itu baru kita mikir, oh, kasihan benar nih beratnya, baru mikir nambahnya kan nanti tapi kalau gak pakai transaksi amal baik kita juga gak kerasa di hati kita mungkin ngedongkolnya, oh, kok begitu kan? jadi transaksi penting, lah. kalau ada orang membantu, bangun rumah ini lo, gratis aslinya begitu aslinya cuman karena mungkin dia juga belum mengerti syariat sebaiknya ditanya, tapi ingat anda harus waspada kalau anda membantu seseorang itu berarti kalau tidak ada transaksi berarti anda sukarela ya ayo ayo ngasih sukare ya, kok masak ngasih abir ngasih tak tahu, besok ditagih kan gak enak bener oh Masya Allah setiap lebaran kasih duit, kasih duit mau bangun rumah ini Masya Allah tak tanya apa, berapa kali kamu lebaran ke tempat saya? 5 kali, masih ingat saya setiap berangkat datang tak kasih 1 juta, tanggih 5 juta kan gak enak gitu jadi memberi kalau tanpa transaksi itu namanya gratis hadiah, maka nggak usah ragu tadi pembantu tadi, apalagi pernah ditanya katanya nggak usah berarti sudah halal sudah selesai dan rumah yang berkah insya Allah, nah, insya Allah jadi harus gitu dong ingat ya, ingat naik becak transaksi di stasiun kereta api angkat-angkat transaksi akat dulu, ada orang anda mau kerja terima orang akat demi keselamatan anda jangan nangang yang yang, cuma kadang-kadang niat baik memang terserah terserah memang niatnya baik pengen bantu tapi ada niatnya memang pengen mentong juga ada nggak tahu niatnya orang kak ada niatnya baik pengen bantu dikasih nggak mau beneran tapi ada yang kalau orang nggak tahu tempatnya muter dikit kok diem wah kagak jauh pentung ada nah, ini macam-macam caranya tapi kita menemukan banyak, Kok tadi kita ceritakan tukang becak yang ahli surga itu berapa? langsung begitu ya, sejauh itu cuma begitu, iya pak memang begini umumnya, oh ya sudah dengan kejujurannya gak tega kita, kan begitu gak mentang-mentang orang baru langsung, oh begitu, gak ada jadi surga itu bisa dimiliki oleh tukang becak, bisa dimiliki oleh uh, tukang cangkul, bisa saja, asalkan dia jujur dan benar dan siapapun berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kejujuran dan